Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya menanyakan mengenai zakat, bu ya. Kalau misalnya bekerja dapat pesangon, misalnya dapat pesangonnya 50 juta. Dapat apa? Dapat pesangon. Bekerja berhenti bekerja dapat pesangon. Berhenti. Berhenti bekerja dapat pesangon. Misalnya dapatnya 50 juta dan diperkirakan Berapa? 50 juta. 50. Nah, diperkirakan satu tahunnya biaya hidup 10 juta, jadi habisnya sekitar 5 tahun untuk menutup biaya hidup. Untuk untuk Jakatnya, apakah tiap tahun dari yang tersisa itu tetap atau berulang-ulang? Pesangon harus itu sekali atau berulang-ulang? Ani ber sekali sekali, berulang Sekaligus. Apakah tiap tahunnya dia di Jakati sampai dia akhirnya Baik. habis Baik. di tahun kelima? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesangon, pesangon tidak wajib di Jakati ya, karena pesangon. Pesangon itu adalah hadiah. Jadi kalau ada orang mendapatkan hadiah, tidak wajib di Jakati. Sebab yang di Jakati adalah penghasilan. Di dalam mata imam syafi'i cuma 6 saja. Akan tapi mata syafi'i, ulama syafi'i akhir zaman sudah uh, berpikir tentang zakat, misalnya zakat profesi dan zakat kontraan dan sebagainya, zakat penghasilan itu bisa dimasukkan kepada bab zakat. Akan tapi masih ingat syaratnya sangat diringankan. Harus satu tahun berjalan satu tahun dan nisabnya memenuhi nisab memenuhi nisab dan satu tahun. Misalnya kalau belum satu tahun sudah sampai nisab sangat jelas. Akan tapi kapan diwajibkan kalau memang sudah sampai satu tahun? Ini misalnya orang punya gaji sepuluh juta. Kalau satu tahun dikumpulkan seandainya sepuluh juta kali sepuluh 10 sudah seratus juta. Maka itu sudah wajib zakat di dalam tabib imam syafi'i. itu sebenarnya tidak ada zakat seperti itu. Tetapi ulama akhir zaman minta akhirin masyafii nyati sudah berpikir untuk yang demikian mengambil dari usul tabib imam Abu Hanifah. Maka wajib zakat maka zakat diringankan nisabnya seperti nisabnya emas dan perak seperti nisabnya emas yaitu 84 gram kemudian zakatnya 2,5%, dan nisabnya pun membentang dalam satu tahun jadi itu jadi ditunggu kalau satu tahun penghasilannya seperti itu maka wajib misalnya kontrakan sama anda punya kontrakan rumah berapa per tahun per bulan tidak apa, apa per bulan per bulan per bulan tapi kalau dikumpulkan satu tahun sudah terkumpul berapa senilai emas 84 gram maka sudah wajib zakat tapi ingat untuk zakat profesi dan zakat kontrakan itu setelah bersih untuk segala sesuatu yang ada urusannya dengan kerjaan dan kontrakan misalnya penjagaan rumah kontrakan ya rumah kontrakan enggak akan ada yang mau ngontrak kecuali ada yang jaga perawatannya kalau urusan zakat profesi maka urusan dengan Pekerjaan, selagi Anda bekerja kok pakai uang, misalnya transportasinya, Anda ambilkan dari situ baru dipotong. Tapi urusan di rumah lain, urusan anak sekolah, urusan nafkah itu tidak masuk di situ. Jadi saya punya gaji 10 juta, maka dipotong. Kebutuhan saya bekerja, mungkin bayar sopir 1 juta, potong 1 juta. Mungkin biaya untuk bensinnya 1 juta, berarti 2 ducah. Jadi pokoknya dipotong untuk segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan tersebut. Pekerjaan. Yang lain enggak enggak itu. Jadi berarti kalau kebutuhan untuk sopir sama mobil 2 juta berarti sisa 8 juta. Maka dari 8 juta nanti kalau kita kalikan 12 menjadi berapa? lebih dari 45 juta. Lebih dari 84 gram emas. Selagi lebih dari itu maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ingat Menurut mutaakhirin dari madhab kita Imam Syafi'i juga kita wajib keluarkan zakat, zakatnya 2,5%. Adapun pesangon itu adalah hadiah, maka bukan sebagian daripada gaji, maka itu tidak wajib dizakati. Semua hadiah, kalau ada orang tiba-tiba memberikan kepada Anda uang 1 miliar, enggak wajib dizakati. Karena itu pemberian hadiah, enggak ada zakat hadiah, itu enggak ada. Karena hadiah itu bukan buah daripada hasil keringat Loh, tapi kan karena saya bekerja sudah ada rutinitas itu hadiah pesangon sudah hadiah tidak wajib zakat jangan di jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ngerepotin kasihan nanti ya pesangon habis itu tidak punya gaji lagi setelah itu ya. 10 biar pun banyak 50 juta tapi umurnya panjang nanti juga habis nanti jadi tidak wajib zakat kalau ada pesangon dan hadiah wallahu a'lam bisawab.